ini yang namanya bumi Bulungan Tayupati Jawa Tengah benar-benar berkertar ya ada Ramayana juga ada PBB Commodity siapa dia kalau bukan Ayu Arsita Ju Pala Pa BB komolni